Qul hadhihi sabili ad'u Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana Sekarang kita bahas masalah lanjutan gi Saking kitab azawaj Kitab menikah Kemarin bahasannya apa? Kemarin bahasannya apa? Motivasi. Motivasi menikah dari ayat Al-Quran sekarang beri judul Motivasi menikah Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa Apa saja kemarin motivasi menikah Dari Al-Quran Yang pertama menikah adalah, menikah adalah Ajaran para Rasul Yang kedua Bagi yang masih bujang Yang jomblo diperintahkan untuk menikah Yang ketiga Dengan menikah Allah akan membukakan pintu rizki yang keempat. Dengan menikah akan timbul ya sakinah ketenangan dan kasih sayang yang kelima. Sudah. Sekarang motivasi menikah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi menikah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin berarti dari saking ayat Ar-Ra'du ayat 38, An-Nur ayat 32, Ar-Rum ayat 21. Sekarang kita lihat saking hadis. Coba dibacakan hadis saking Anas dan seterusnya. Siapa yang pegang mic tadi? Bak Pak Iwas tak begini, bak Martianny orang. Nah hmm, ya. Jadi Anas. Dinyatakan dari Anas tentang tiga tiga orang lelaki. Salah satu dari mereka mengatakan. Nah, jadi ada tiga orang laki ini. Ini ada tiga orang yang mengatakan pada Nabi saw seperti ini. Adapun yang pertama, dia punya niatan. Ini semula karena orang-orang ini merasa sangat-sangat kurang ibadahnya dibanding Rasul. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa-dosanya yang lalu telah diampuni, dosa-dosanya yang akan datang sudah diampuni. Namun Nabi Shallallam masih rajin solat malam, masih tetap juga puasa, dan ketika itu beliau memiliki istri. Maka mereka ingin punya niatan lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya niatan untuk lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat yang pertama di sini dia katakan saya amma ana fa layla abadan. Orang pertama lihat dia katakan saya akan salat malam selamanya. Keadaannya apapun dia akan salat malam selamanya. Artinya di sini dia nggak mau tidur, ingin sholat malam terus sepanjang malam. Dasar ya, sekali kan? Ya, ini coba lihat sahabat saking semangat nih kayak gitu. Karena Rasul sudah diampuni saja masih semangat ibadah seperti itu. Kok kita masa nggak semangat untuk ibadah? Terus yang kedua. Yang lain mengatakan, aku akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Aku akan berpuasa anak asumudaharoh walaftil. Saya akan berpuasa selamanya dan tidak pernah ada waktu kecuali saya isi dengan puasa. Jadi setiap hari sepanjang tahun dia ingin puasa terus. Ya sepanjang tahun dia ingin puasa terus. Terus yang ketiga. Anak atasilunisa afala atasawaju abadah. Aku akan iktizal Aku tidak akan dekat perempuan dan aku tidak akan menikah selamanya. Jadi dia ingin bujang terus. Dia ingin bujang selamanya. Dia tidak akan menikah selamanya. Karena menurut dia kalau menikah sudah sibuk, nggak mungkin lagi akan rajin ibadah, maka dia tidak ingin untuk menikah. Kira-kira niatannya baik nggak? Yang pertama tadi apa? Malam Yang pertama apa? Salat malam terus. Yang kedua? Puasa. Puasa terus tiap hari loh. Ya, ini tiap hari. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasdih, haram untuk puasa. Namun dia selain hari itu dia ingin puasa terus. Yang ketiga? Tidak mau menikah. Berarti enggak senang perempuan dia ini. Ya. Dia pokoknya punya keinginannya, saya enggak mau sama perempuan, saya tidak akan menikah selamanya. Niatnya baik ya. Niatnya baik. Dan mencoba lihat ketika itu Nabi SAW katakan selanjutnya. Kemudian Rasulullah Nah, lihat. Faja'a Rasulullah sallallahu kemudian tahu itu dan beliau datang. Kemudian Rasul katakan, antumul nazi na kul wa kata. Apakah kalian ini tadi yang katakan saya akan solat malam terus menerus panjang malam, saya akan puasa setiap hari. Kemudian saya tidak akan menikah selamanya. Kalian yang katakan seperti ini. Kemudian. Ini ya aku adalah orang yang karitaku diantari untuk dapat kepada Allah diantara kalian. Nah lihat Rasul katakan. Kalau mau dibandingkan dengan kalian Aku yang paling takut kepada Allah Aku yang paling bertakwa kepada Allah Nah lihat bagaimana Rasul katakan Dia yang paling takut Dia yang paling bertakwa Terus Rasul katakan setelah itu Akan tetapi Aku berpuasa dan juga, juga berbuka, Aku tolak malam dan juga tidur Dan aku pun menikahi wanita Maka Siapa yang membunuhi jadi dia bukan dari keluarganya. Nah lihat, kemudian Rasul katakan, "Lakin ashumu wa uftir, aku juga puasa. Namun ya. ada waktu aku tidak puasa. Ya, aku memilih waktu untuk puasa. Namun ada waktu juga beliau ada waktu waktu tertentu beliau tidak puasa. Atau beliau puasa pada waktu waktu tertentu saja." Kemudian wa usolli wa arku. Aku sholat malam. Rasul sholat malam. Namun juga punya kesempatan untuk tidur. Orang yang tadi punya niatan dia mau sholat sepanjang malam dari habis isak sampai subuh mau sholat malam terus. Pernah ibu ibu seperti itu lihat ini sahabat seperti ini loh. Sholat malam terus enggak tidur. Rasul katakan saya sholat malam namun saya ada waktu juga untuk tidur. Kemudian wa atazawajun nisa, aku pun menikahi Para wanita. Padahal seorang Rasul, tentu saja beliau super super sibuk, ya, super super sibuk tetap beliau menikah dan istri Nabi saw itu banyak. Berapa istri Nabi saw? Hah? Sembilan istri Nabi saw. Beliau pun menikah dan punya banyak istri. Lalu Nabi Sallam katakan seleitu faman rogi an sunnati faleisa minni siapa yang membenci ajaranku maka dia tidak termasuk golonganku siapa yang membenci ajaranku tadi ajaran Nabi berarti apa? Salat malam, terus puasa, terus menikah berarti menikah jadi ajaran na Nabi. Siapa yang benci halal ini tadi termasuk di sini menikah dia itu benci untuk menikah maka tidak termasuk golonganku tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad maka catat motivasi untuk menikah dari hadis yang pertama siapa yang membenci menikah siapa yang membenci menikah Tidak termasuk golongan Nabi. Siapa yang membenci menikah tidak termasuk golongan Nabi. Kemudian hadis yang berikutnya di bawahnya. Diriwayatkan dari Makil bin Yasar bahwa hadis kelompok alaiwasala bersabda: "Ingatlah." kalian para wanita yang bukan sayang bagi subun karena aku benar jika juga kalian lebih banyak dibandingkanahmat yang lain. Saib. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Maqil bin Yasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwaju alwadud wal walud. Nikahilah wanita yang punya dua sifat. Yang pertama alwadud. Wal wadud itu dari kata wud artinya kasih sayang. Wanita yang penyayang Kemudian al-walut, yaitu al ini dari kata al-walla dah lamnya itu ditasdid, artinya wanita yang subur yang punya banyak keturunan. Wanita yang subur yang punya banyak keturunan. Fa ini mukasirum di umam, karena nanti aku akan berbangga dengan kalian dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka lihat di sini Nabi bergembanga dengan banyaknya umatnya pada hari kiamat. Lalu dikaitkan dengan uh, sifat wanita itu ada dua. Yang pertama apa al-wadud, yang kedua al-walur. Ya. Kesimpulan dari hadis ini berarti wanita yang punya dua sifat ini ini paling disayang oleh suami. Ya. Wanita yang punya dua sifat ini paling disayang oleh suami. Itu yang pertama apa? Al-Wadud. Wadud itu apa artinya tadi? Al-Wadud apa artinya? Yang paling penyayang. Pada suami itu sayang, pada anak-anak juga sayang. Itu pasti disayang suami. Ya. Itu pasti disayang suami. Kemudian Al-Walud, al ya yang punya banyak keturunan. Berarti keturunannya itu 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Makin banyak berarti makin banyak makin disayang suami. Sekarang motivasi yang kedua Nabi memerintahkan Untuk menikahi Wanita yang punya dua sifat Nabi memerintahkan Menikahi wanita yang punya dua sifat yang pertama tulis bahasa Arabnya al-wadud. Nanti kalau punya anak dikasih nama itu wadud. Nanti diplasteti apa lagi gitu. Yang pertama al-wadud artinya istri yang penyayang. kemudian yang kedua istri yang subur punya banyak keturunan istri yang subur punya banyak keturunan nah, coba dibaca kalimat di bawahnya apa kalimat di bawahnya al wadud adalah wanita yang sangat mencintai suaminya. masyaallah. al wadud adalah wanita yang banyak menampung anak. nah, yang pertama al wadud wanita yang mencintai suaminya. masyaallah ini luar biasa sekali nih kata nabi saw. ya. jadi nggak perlu ya nggak perlu cantik cantik juga berarti kan? yang penting apa di sini al wadud Nyai. yaitu menyayangi suami. Termasuk menyayangi suami dia menyayangi anak-anaknya, ngurus anak-anaknya dengan baik, ngurus suaminya dengan baik. Kemudian yang kedua alwalud di sini artinya taksuru waladatuha yaitu yang punya banyak keturunan. Terus baca lagi hadis dari Ibnu Mas'ud berkuasa, karena kuasa itu sebagai bijak atau penekanan pesawat baginya terus di bawahnya lagi maksud bahan sini adalah mampu untuk membiayai proses pernikahan dan hmm. memberi nafkah kepada istri hmm. karena usapan beliau ini dibutuhkan kepada pemuda yang mempunyai kemampuan untuk berjima sedangkan bijak maksudnya, sesuatu dapat memutus syafat Insyaallah. Ya ma'asyarah syabab Wahai poro pemuda Syabab itu pokoknya Anak yang sudah balik Sampai usia 30 tahun Berarti kalau sudah di atas 30 tahun Berarti Westuwa Syabab ini pemuda Nih Syabab itu masih muda Berarti ibu masih syabab apa Westuwa ini sudah syekh Oh masih muda ya, Berarti masih bisa nambah anak lagi Nih ya, InsyaAllah Man istata amingu mul siapa yang diantara kalian yang punya kemampuan baa kata Syekh Abu Malik sini beliau katakan baa artinya punya kemampuan untuk biayai nikah dan untuk menafkahi keluarga biaya nikah sekarang berapa Hah biaya nikah berapa kalau laki-laki pengin -laki nikah itu biaya biayanya berapa Hah kalau yang jomblo-jomblo pengen nikah itu biayanya berapa ibu-ibu? berapa? enggak, dia harus serahkan kepada perempuan itu berapa? oh tergantung, tergantung perempuannya kalau ayu berarti tambah mahal gitu Hah? mas kawin mobil apa kemarin? datsun, kena apa Mas berapa gram? emas! wah, aduh, saya sudah nggak bisa menikah lagi udah dulu itu, kalau kayak gitu itu kalau di tempat yang lain itu maharnya dilihat dari uh, dia lulusan apa dulu? kalau lulusan SMA, ya berarti biasa-biasa kalau lulusan S1 wah, sudah nambah lagi nanti maharnya kalau S2 mau nambah lagi tinggi lagi S3. S3 ya berarti West tua. Ya. Namun masalahnya karena tingkatan pendidikannya tinggi berarti maharnya itu makin super-super mahal. Ya, sangat-sangat mahal. Ya, college D saya nggak tahu di sini sikat disebut di sini. Namun Ya, yang jelas di sini orang yang menikah, pemuda yang menikah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendagla punya kemampuan yang pertama untuk biaya nikah, yang kedua punya kemampuan untuk memberi nafkah keluarga. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau mau dihargakan cuma dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan "Aulim walabisyat." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abdurrahman bin Auf Aulim ni lakukanlah walimah adakanlah walimah nikah adakanlah pesta nikah walobisyat walaupun dengan satu ekor kambing berarti biaya nikah di zaman dulu cuma satu ekor kambing berapa satu ekor kambing 1 Karo tengah kan? Iya. Karo tengah berarti sudah bisa menikah di zaman dulu. Kalau sekarang berapa berarti? Ya. Kalau dengan orang warak nikahnya berapa? 100 100 juta. Mahal sekali. Ini kan cari orang lain aja di luar wara. Naib. Kemudian, kenapa di sini dikatakan kemampuan menikah? Kok bukan hanya kemampuan untuk melakukan hubungan intim? Padahal menurut tafsiran kata Imam Nawawi, tafsiran para ulama ketika menafsirkan albaah tadi, ada ulama yang menafsirkan artinya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi karena yang dipanggil di sini adalah para pemuda, rata-rata sudah punya keinginan untuk menikah dan punya kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Jadi, yang dimaksud di sini lebih daripada sekedar melakukan hubungan intim, yaitu harus mampu memberikan nafkah. Harus mampu memberikan nafkah. Berarti kalau belum mampu memberikan nafkah, wajib nikah atau tidak? Tidak. Tidak ada perintah untuk menikah ketika itu. Kalau belum mampu untuk memberikan nafkah. Apa solusinya kalau tidak mampu untuk menikah? Nabi katakan selanjutnya. Maka menikahlah fa'innahu ak'adu lil basar. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Wa'ahsan lil farji. Dan lebih menjaga kemaluan. Wa'man lam yastati' Dan siapa yang tidak mampu menikah? Tidak mampu karena apa tadi? Tidak mampunya karena apa? Tidak mampunya karena importan atau apa? Karena tidak punya biaya untuk menikah. Kata Nabi S.W.T. Faalehi bisau maka hendaklah dia banyak banyak puasa. Hendaklah banyak banyak puasa. Jadi kalau wong kere, tidak bisa menikah diperintahkan banyak banyak puasa. Fa'in nahulahu wija, karena dengan puasa itu akan mengekang, akan akan menahan hawa nafsunya. Berarti kalau belum menikah banyak-banyak puasa. Sekarang motivasi ketiga berarti Nabi memerintahkan bagi yang sudah punya kemampuan. finansial Bagi yang sudah punya kemampuan finansial untuk menikah maka hendaklah menikah maka hendaklah menikah terus dilanjutkan kalau tidak mampu kalau tidak mampu maka hendaklah memperbanyak apa tadi? puasa apa? puasa sunnah Memperbanyak puasa sunnah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak katakan solusi terakhir lagi. Kalau tidak mampu nikah banyak puasa sunnah. Gak suruh untuk onani, gak suruh dengan hal-hal yang lainnya. Cuma kalau tidak mampu puasa maka lakukanlah puasa sunnah. Ini sudah mengekang hawa nafsu dari orang-orang yang tidak punya kemampuan finansial untuk menikah. Namun nanti kalau kita bahas selanjutnya hukum menikah nanti itu sunnah. Dan sunahnya di sini bagi yang punya keinginan. Kalau belum punya keinginan maka tidak. Kemudian bagi punya yang punya kemampuan juga. Kalau tidak punya kemampuan maka nanti tidak. Tidak sampai disunahkan untuk menikah. Nanti kita akan lihat pada pembahasan berikutnya ditambahkan dengan satu hadis yang masih tersisa tentang motivasi nikah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ge, itu saja pertemuan kita malam hari ini. Ada yang bertanya? Bu lebih? Boleh, Iya, enggak menikah kayak ibu ya. Enggak apa-apa kalau enggak nyambung. Bebas, daripada enggak nanya-nanya. Oh, menikah sudah enggak nyambung lagi. Ya yeah, wis. Cuma ada lagi coba ini bahasanya gini. Hmm. Ada lagi? Ibu-ibu, Mbak-Mbak, Mas-Mas. pembuka pintu Rizki Enggak ada tambahan selanjut sebelumnya itu ada empat itu yang tambahan dari iman dan takwa itu ada saya sebutkan pembukaan dulu di situ. solawan botol kalau amalan khusus enggak namun setiap amalan soleh apapun itu jadi pembuka pintu Rizki Setiap amalan solat apapun itu jadi pembuka pintu rizki. Maka saya jelaskan itu lebih dulu baru masuk ke amalan-amalan rinci nya. Itu. Sudah punya bukunya ibu ya, ya? Sudah. Ada lagi. Sampun. Sampun ni besok sabtu siang seperti biasa ada kajian ini jam setenggal. Kalau bisa setengah satu sudah bisa mulai nanti ada acara ya itu saja kita cukupkan kita tutup kalian doa kafratul majlis monggo subhanakallahumma bihamdika asyadu anla ila ila anta stokfiru kawatu wilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <protege>